Ini RUU Keormasan ini berasal dari Undang-Undang tahun 85. Undang-Undang tentang Keormasan yang berlaku sekarang ini sudah ketinggalan zaman. Tidak sesuai lagi dengan uh, iklim demokrasi pasca reformasi. Jadi sebetulnya memang ada kebutuhan untuk memperbaiki Undang-Undang Ormas yang ada. Nah hanya yang jadi masalah kan gini. Dilema ya, kalau... Undang-undangnya diperbaiki, ada persepsi akan ya, adanya pengaturan mengenai kebebasan ormas. Tapi kalau tidak diperbaiki, kalau orang bandingkan dengan undang-undang yang ada sekarang, waduh undang-undang yang ada sekarang ini, produk tahun 85 itu, itu betul-betul tidak sesuai lagi dengan konstitusi demokrasi kita yang sudah berubah sekarang. Jadi memang ada kebutuhan gitu loh ya, tetapi menurut pendapat saya sebaiknya, untuk konsolidasi demokrasi dan sistem keorganisasian itu jangan hanya undang-undang ormasnya diperbaiki tetapi sebelum kita menata sistem organisasi bermasyarakat, sistem organisasi bernegara, sistem organisasi bisnis ya tiga ranah yang sekarang ini sama-sama penting perannya state, civil society, market maka kita memerlukan suatu desain mengenai Bangunan hukum ya Pengaturan mengenai Bentuk hukum Dan itulah kalau di lingkungan Ormas Badan hukum Jadi yang lebih penting itu Kita ini harus mempunyai lebih dulu Undang-undang badan hukum Yang jelas Sekarang ada undang-undang yayasan, Ada undang-undang BHP Yang kemarin sudah dibatalkan oleh MK Jadi bentuk-bentuk bangunan hukum Yang dikenal Dalam lalu lintas hukum Yang biasa kita sebut dengan Badan hukum Itu sekarang ini belum jelas Ormas pun definisinya luas sekali Ada organisasi kemasyarakatan Ada LSM Ya, kan? ada yayasan nah ini ini harus dibenahi dulu maka yang perlu itu ada organisasi berbadan hukum ada organisasi yang tidak berbadan hukum yang masing-masing punya hak dan kebebasannya tetapi apa namanya hak dan kewajibannya di dalam lalu lintas hukum itu berbeda-beda ini yang perlu didudukkan lebih dulu kalau menurut saya ya Jadi saya pernah diundang ke Malek Saya sampaikan Sebaiknya ada pengaturan lebih Mengenai badan-badan hukum Nah baru kita lihat nanti Ormas itu ada yang Berbadan hukum ada yang tidak berbadan hukum Misalnya organisasi arisan Itu kan ormas itu Dalam pengertian yang luas Apa itu arti ah, atur berbadan hukum Apa dia harus melapor Fungsi-fungsi pemerintahan kan gak perlu Jadi ada wilayah-wilayah B bebas yang tidak memerlukan administrasi pemerintahan sama sekali, tapi ada wilayah-wilayah bebas organisasi, tapi memerlukan administrasi pemerintahan, walaupun tidak perlu berbadan hukum. Nah, tapi ada juga yang yang ketiga yaitu organisasi masyarakat dan dia berbadan hukum. Lalu dia membutuhkan fasilitasi mekanisme administrasi pemerintahan. Nah, ini yang harus didudukkan dulu. Ini belum ada, belum jelas. Jadi apapun nanti yang diatur di dalam undang-undang keormasan itu akan menimbulkan masalah Mana yang harus dibiarkan bebas Mana yang harus diatur-atur negara Gitu loh, ini yang yang tidak jelas uh, definisinya Dan inilah yang menimbulkan keputan Dari kalangan uh, kekuatan sipil Nanti kok pemerintah ngatur-ngatur gitu Kan tidak semua organisasi atur Kalau arisan gitu, ya tidak perlu Gitu loh jadi kalau dengan apa yang disiapkan dengan RUU Ormas yang sekedar mau mengganti, memperbaiki Ormas Undang-Undang Ormas yang lama, nah ini, ini memang ketinggalan, salah kaprah, jadi maka itu baik juga itu untuk dikaji ulang dululah. Demikian pakar hukum Tata Negara Jimli Asidiki, saya Wendy Lim.